Doa keluar kamar mandi. Diva, buruan dong mandinya. Aku juga mau mandi. Sebentar ya, Pus. Sebelum keluar kamar mandi, kita juga harus berdoa. Doanya seperti ini, Pus. Wufronaka, Alhamdulillah. Anil An ada awafani. Nah, sekarang kamu puas, tapi jangan lupa berdoa ya. Oke, Diva. Ayo kita ulangi lagi membaca doa keluar kamar mandi. Teman-teman ikuti Diva ya. Doa keluar kamar mandi. Ruffronaka, alhamdulillahilladzi adzhaba. Annyl wa wa'afáni Aku mohon ampunanmu ya Allah Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku Dan telah memberikan kesehatan kepadaku Halo teman-teman Subscribe di tombol merah di bawah ini ya Like dan share juga di media sosial teman-teman Dan satu lagi Isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.